fa itu akan meliputi seluruh bumi. Kalau sebelumnya wilayah kekuasaan Islam sampai di sini hanya 2/3 saja di muka bumi. Jadi bumi ini baru dikuasai sebelumnya 2/3. Tapi di masa yang terakhir seluruh bumi langsung masuk dalam wilayah kekuasaan khilafah Islamiah, ya. Ini yang terakhir. Dan Allah menjanjikan ini di Al-Qur'an surat An-Nur, surat 24 pada ayat yang ke-55 bahwa kita akan kembali memimpin bumi ini. Ini janji Allah dalam Al Qur'an. Nah, kaum Muslimin yang kami muliakan, lima fase ini tiganya sudah berlalu, yang keempat kita sedang ada di dalamnya, dan yang kelima inilah penutup. Tapi Rasulullah mengatakan fase yang kelima ini kalian tidak akan lama menjalaninya. Ini fase paling indah pak, fase paling aman. Makanya disebut dengan masa-masa aman ya. Hanya antara tujuh sampai sembilan tahun saja Fase ini pun selesai Tidak lama Yang akan memimpin nanti di sini adalah Imam Al-Mahdi Lalu beliau meninggal di sini Dan digantikan oleh Al-Qahtani Di masa Al-Qahtani lah nanti Seluruh umat Islam akan meninggal dunia serentak Apa sebabnya Saya uraikan sebentar lagi insyaallah ta'ala Kau muslimin yang kami muliakan Sebentar Sebelum saya uraikan ini dan saya bedah panjang lebar, ya. di fase Khilafah yang terakhir jumlah wanita dibandingkan dengan jumlah laki-laki kata Rasulullah adalah satu laki-laki lima puluh jumlah perempuan wanita satu berbanding lima puluh. Ai, kemana perginya kaum laki-laki? Periode keempat adalah di mana kaum laki-laki paling banyak musnah di sini kita uraikan malam ini insyaallah taala hamba-hamba Allah yang kami muliakan pada masa ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emas betul-betul berserakan di muka bumi dan orang-orang sudah tidak lagi rakus dengan dengan harta sementara kemakmuran sampai pada puncaknya bahkan kata Rasulullah salah seorang di antara kalian akan membawa dengan kedua tangannya kedua telapak tangannya penuh emas Lalu datang ke tetangga sebelah. Pak terimalah emas dari saya. Bu ambillah emas ini. Apa jawab si tetangga? Mau saya apakan emas? Di belakang itu ada sekian karung. Ya, Udah enggak ada lagi selera dengan emas. Makasih. Benar-benar makmur manusia pada fase yang kelima. Tidak ada perang. Agama cuma satu saja lagi. Islam. Agama Yahudi sudah habis. Agama Nasrani pada fase kelima juga sudah sudah semuanya sudah memasuk masuk dalam Islam. Nah, kaum Muslimin <tuh> tidak ada perang, aman seaman-amannya. Bahkan macan harimau binat binatang buas bermain-main dengan domba dan dengan anak-anak manusia serta tidak memakannya. Ular-ular paling berbisa bermain-main dengan baby, ya, dengan anak bayi dan tidak akan menggigitnya. Serigala sudah bersendagurau dengan dengan domba, dengan apa dengan domba, ya, dan tidak akan menerkamnya. Wanita seorang diri berjalan kaki dari Hadramaut, seorang diri berjalan kaki melaksanakan ibadah Haji ke tanah suci, pergi dan pulang siang dan malam perjalanan aman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merampok, tidak ada yang memperkosa dan sebagainya, ya. Dan kembali ke tanah airnya dalam keadaan aman. Inilah masa-masa aman, tapi sayang masa-masa ini tidak lama, hanya tujuh atau sampai sembilan. Tahun saja masa ini pun berakhir. Apa yang terjadi dengan masa yang periode kelima ini? Yaitu wafatnya seluruh orang Islam di bumi ini secara serentak. Termasuk khalifah Islam sendiri yang saat itu dipimpin oleh Al-Qahtani. Imam Mahdi meninggal di sini. Nanti Nabi Isa juga meninggalnya di periode kelima. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai sepuluh tanda besar kiamat muncul terlebih dahulu yang pertama yaitu dan ini terjadinya di periode keempat ya satu dua tiganya terjadi di periode keempat satu yaitu dajjal keluar dajjal yang kedua masih di periode keempat terjadinya yaitu nabi isa turun dari langit membunuh dajjal dan yang ketiga yang ketiga, lepasnya Yakjud dan Makjud, dan Allah ceritakan kisah mereka di dalam Al Quran, di mana dia dikurung oleh Zulkarnain, ya. Dan di akhir zaman, kata Zulkarnain Jika Allah sudah memandang waktunya cukup Maka Allah izinkan benteng yang mem yang memenjarakan mereka itu Hancur, kemudian mereka pun lepas Dan mereka membunuh semua manusia-manusia yang mereka temukan Memakan binatang-binatang dan menghabisi seluruh air-air di sungai Dan air-air di danau yang masih tersisa Ya, Ya'jud dan Ma'jud Dan Ya'jud dan Ma'jud ini tidak mampu dilawan oleh Nabi Isa Nabi Isa tidak berdaya melawan Ya'jud dan Ma'jud Bahkan Cucu kandung Nabi Muhammad yang kelak menjadi Khalifah di sini, yang sudah muncul sebelum Dajjal muncul, yaitu Al-Mahdi Yang mendampingi Nabi Isa, dua-duanya sama-sama Tidak mampu melawan Ya'jud dan Ma'jud eh? <tuh> Tapi Allah lah yang Membinasakan mereka, singkatnya Setelah Ya'jud dan Ma'jud ini habis Bumi ini benar-benar tenang Setenang-tenangnya Ya, Masuklah Tanda besar kiamat yang keempat yaitu terwujudnya masa-masa aman, masa-masa aman yang betul-betul aman di bumi ini. Tanda besar kiamat yang kelima di sini yaitu terbitnya matahari, matahari dari sebelah barat. Benar-benar fisik matahari ini yang akan muncul dari sebelah barat, bukan tidak boleh diinterpretasikan dengan Kebangkitan Islam dari Amerika, dari Eropa Itu dimaksud dengan matahari dari barat Tidak benar Tapi betul-betul matahari fisik yang ada saat ini Yang akan muncul nanti Dari sebelah barat Ya, Inilah matahari dari barat Tapi matahari itu hanya hanya terbit seteng sampai setengah hari saja Saat malam panjang Seperti tiga malam kalian menghitungnya Kata Rasulullah Ya, Tiba-tiba matahari terbit dari sebelah barat Manusia saat itu berbondong-bondong Berlomba-lomba ingin menyatakan islamnya Yang masih belum islam ya, Yang masih belum tobat saat itu mau tobat Sudah ditolak semuanya Yang mau masuk si islam ditolak keislamannya Yang ingin tobat ditolak Tobatnya Kau muslimin saat itu Sudah tidak ada lagi tobat ya. Esoknya setelah matahari terbit dari sebelah barat Jadi matahari itu hanya sampai setengah hari Kemudian dia kembali tenggelam di sebelah Barat dan esoknya seperti biasa Terbit kembali sebelah timur Jadi hanya setengah hari ya Esoknya muncul tanda besar kiamat Yang nomor enam Yang keenam Yaitu Binatang raksasa dari dalam perut bumi Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan nama Dabbatul Ardi D-A d e Yaitu Dabbatul Ardi Binatang melata yang muncul dari perut bumi Binatang itu membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Sulaiman. Maka manusia yang masih tersisa hidup di bumi saat itu. Pasti akan ditemui oleh binatang tersebut. Dan yang orang kafirnya akan dikotok dengan tongkat Nabi Musa. Menghitamlah seluruh wajahnya dan jeleklah dia. Sementara orang yang beriman diusapkan cincin Sulaiman kepadanya. Maka putihlah dan bersinarlah wajahnya. Sehingga saat itu wajah manusia hanya dua. Putih, bersih, mengkilat Bercahaya, hitam, legam dan jelek Setelah kejadian ini Binatang tersebut pun menghilang kembali Muncul tanda besar kiamat yang ketujuh ah, Inilah dia Tanda besar kiamat yang ketujuh Ya, Apa itu? Angin lembut yang bertiup dari timur Seluruh manusia Yang beriman di muka bumi Disapa oleh angin tersebut Didatangi oleh angin tersebut Kan sudah ada ciri khasnya tuh Ini orang putih, bercahaya, bersih Ini menandakan orang beriman Seolah-olah angin itu datang Buat menyapa siapapun yang sudah ada tanda Maka saat itu juga Yang bersangkutan meninggal di tempat Satu bumi ini Serentak seluruh orang yang kenal dengan Allah Yang beriman dengan Allah Walaupun imannya masih seujung kuku Meninggal serentak Oke okay? Ini dia angin, angin maut Ya. Angin maut. Sebenarnya angin ini lembut. Lembut, sejuk, tetapi apabila tersentuh oleh angin itu meninggal. Nah, saat itu sudah tidak ada lagi satu ekor pun manusia yang kenal dengan Allah. Ya. Tidak ada satu pun orang yang kenal dan beriman dengan Allah. Tiga tanda besar kiamat akan terjadi pada masa mereka. Yang kedelapan, tenggelamnya bumi sebelah timur ya masuk ke dalam laut betul-betul hancur masuk ke dalam laut seperti dalam film kiamat 2012 ya tenggelamnya beberapa lempengan bumi ini masuk ke dalam laut kemudian tanda yang kesembilan ini juga masih orang kafir-nya menyaksikan ini yaitu tenggelamnya bumi sebelah barat dan tanda besar yang ke-10 baru setelah itu kiamat yaitu keluarnya api raksasa dari tanah atau dari perut tanah Yaman Saudara muslimin yang kami muliakan, api besar tersebut akan menggiring seluruh manusia yang masih hidup ke mahsyarnya yaitu di Syam. Palestina, Suria, Yordania dan Lebanon. Saat manusia sudah kumpul semua di sana, barulah malaikat Israfil meniup terompet sangkakalnya, terompet pertama hancurlah alam semesta ini. Jadi yang akan menyaksikan kiamat itu hanyalah orang-orang Kafir, kita-kita tidak akan menyaksikannya Alhamdulillah Jadi, lima fase ini Satu, dua, tiga, empat, lima Satu, dua, tiga telah selesai Dan lima, ini adalah masa depan kita Tapi tak tahu Apakah di fase kelima ini Bapak-bapak, yang saya tanya bapak-bapak ini Ada hidup tak di masa ini? Karena di masa yang keempat nanti akan banyak kematian kaum laki-laki di bumi ini Kenapa boleh macam itu? Insya Allah kita jelaskan di acara kita ini Kelima fase ini adalah batas daripada perjalanan umat Islam Berapa lamakah masanya? Nah ini penting Berapa lamakah masanya yang tersedia? Mulai dari sini Sini Ya dari Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul Sampai kepada meninggalnya seluruh Umat Islam, umat Nabi Muhammad di akhir zaman Berapa lamakah masanya? Ada dua mainstream Para ulama terbagi kepada dua kelompok Saya mulai pembahasannya dari kelompok pertama dengan ringkas ya. Yang pertama kata kelompok ini Dalil mereka satu katanya Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani ya mengatakan umur umat Nabi Muhammad ini hanya 1477 tahun saja hitungan hijriah sementara Imam Nawawi mengatakan Umur umat Nabi Muhammad ini, ini pakar-pakar hadis semuanya ya ahli-ahli hadis. Menurut kelompok yang pertama ya hanya 1.476. Ada beda tidak? Ya hampir tidak ada perbedaan, hanya perbedaan satu tahun. Ya hitungan hijriah, maksudnya dari sini kemari hanya segitu. Kita kita berapa sekarang? 1.436. Ah mendengar ini saja sudah mulai goyang lutut. Ush. Masya Masyaallah dekatlah lagi itu. Lanjutkan, ya. Tapi Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, pokoknya lebih dari 1400 dan tidak sampai 1500 tahun. Hitungan hijriah. Lebih 1400 tahun tapi tidak sampai 1500 hitungan hijriah. Ini Ibnu Hajar, ini Imam Nawawi, ini Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kata kelompok yang pertama ya. Mereka menyandarkan perkataan mereka kepada para ulama-ulama pakar ahli hadis ini. Nah kaum muslimin ini bukan ramalan. Menurut mereka ini adalah hadis-hadis yang dikumpulkan para ulama lalu mereka menyimpulkan demikian. Dan itu pun bahasa para ulama ini lebih dan kurang, lebih dan kurang, lebih dan kurang. Tak pastilah penuh macam itu, boleh lebih sikit boleh kurang, sikit dari itu. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan. Sekarang mari kita lihat, kita di tahun berapa sekarang? 1436 Hijriah. Oke? Okay. Kita ambil yang mana? Yang bilangan paling tinggi aja dulu. Yuk dikurangi. 1400 77. Oke? Okay. Jadi berapa? 14 tinggal 41 tahun lagi. Betul Pak? Tinggal 40 1 tahun lagi. Dengarkan baik-baik. Ini hitungan hit Hijriah. Lah hitungan Hijriah itu kan berarti setelah Nabi hijrah toh? Ada 13 tahun Nabi masih di Mekah. Sementara menghitung umur umat Islam, kata kelompok pertama ini dimulai dari Nabi diutus sebagai nabi dan rasul. Artinya 13 tahun ini dikurang balik Silakan, silakan. jadi berapa 28 tahun hijriah lagi Hitungan hijriah ke depan Tersisa hanya macam itu Kalau saya nak kita ambil yang ini Jadi Ada tak masa depan kita Adalah surga itu masa depan kita Akhirat itu adalah kehidupan kita yang sejati Yang sesungguhnya Kaum muslimin, ini kata kelompok yang pertama. Ya, dalil mereka seperti ini. Cukup lama saya berlelah-lelah ya untuk menelusuri kebenaran dalil-dalil ini. Dan sebelumnya saya masih menyampaikan ini dan terus saya bertanggung jawab untuk menelusuri asli dari sumber-sumber kitabnya dari umur umat Islam. Umur fitan umat Islam di kitab Fathul Bari saya coba bedah. Imam Nawawi, saya coba mencari Dalam dalil yang mereka katakan Dan seluruhnya adalah prediksi Yang tidak layak dipastikan Sandarannya kepada para ulama ini Ya, sehingga Kelompok dan mainstream kelompok ulama yang kedua Mereka mengatakan Bukan begitu Ini kata ulama yang kedua Kelompok ulama yang kedua Bukan begitu, yang benar adalah Tadi di masjid Di surau itu saya sampaikan Yang benar adalah macam Masih boleh di sini? Hmm. Umur umat Islam, dari Nabi Muhammad sampai meninggal umat Islam adalah umur Yahudi, umur Yahudi dikurangi umur Nasrani. Umur Yahudi dalam sejarah 2000 tahun saja. Umur umat Nasrani dalam sejarah hanya 600 tahun. Umur umat Yahudi, yaitu semenjak Nabi Musa sampai Nabi Isa kan 2000 tahun. Umur umat Nasrani yaitu sejak Nabi Isa sampai turun sampai Nabi Muhammad kan 600 tahun, berarti 2000 dipotong 600 berapa? Nah ini kata kelompok kedua hanya 1400, artinya dekat-dekat juga nggak di sini sebenarnya, ya oke okay? tak jauh-jauh amat lah, beda-beda sikit beda-beda 10-20 tahun aja istilahnya begitu, 1400. Lah sekarang kita sudah di disini 1436 lebih dong Ada 36 tahun lebihnya Kemana perginya Meleset dong Nabi mengatakan pada hadisnya dari Abu Daud lah ini Ternyata begini penjelasannya Di hadis yang lain Rasulullah bersabda Umur umatku dijatahkan oleh Allah Dijatahkan itu ditentukan oleh Allah Hanya satu hari saja Satu hari saja Sementara satu hari menurut Allah Berapa tahun menurut kita Iya dalam surat Asyajidah. Fiaw mingka ha? nami qadaruhu alfasanatin mim mataud dun. Satu hari di sisi Allah seribu tahun kalian menghitungnya berarti ketika Nabi mengatakan umur umatku hanya satu hari di sisi Allah berarti seribu tahun lalu Rasulullah mengatakan dalam yang lain Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan masa mereka setengah hari lagi berarti lima ratus artinya seribu lima ratus dan setengah hari itu kaum muslimin tidaklah berarti harus penuh ya kan tidaklah harus penuh boleh jadi pukul 11 siang kita sudah hitung setengah hari itu. Betul tidak? Setengah 12 kita hitung juga setengah hari. Jadi artinya apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini lebih dipegang oleh kelompok kedua. Karena dalil dalil mereka lebih jelas. Dan saya menemukan ini. Artinya kaum muslimin Di depan kita sungguh demi Allah Tidak lama lagi Kita seluruh umat islam akan menemukan Tanda yang pertama, kedua, ketiga ke, Dan akhirnya umat islam dalam waktu dekat Akan meninggal serentak di bumi ini Itu kesimpulannya Boleh kita hapus Kita pindah Harusnya kalau ada white ball Ini biarkan dia di sini. Jadi saya akan bisa Bolak balik lagi tiap sebentar tapi takdirnya macam ini dulu. Sekarang kau muslimin, ibu-ibu yang tak boleh lihat apa-apa di sana, tapi faham kan? Alhamdulillah. Saya bersyukur pada Allah jika ibunda kami semuanya boleh faham dengan baik. Ya, berarti bu tak lama lagi ya bu ya? Ibu akan berpindah ke alam surga, InsyaAllah. Allah. Amin. Ya Hamba-hamba Allah bapak, bapak seluruhnya yang kami muliakan, ada yang perlu kita sampaikan di sini berhubungan dengan fase keempat tadi. Kita sedang duduk di sini, masa kita ada periode kita sedang ada di sini. Yuk kita sekarang fokus, kita fokus. Ini periode keempat ya, periode keempat. Di periode keempat ini ada tiga tanda besar kiamat. Silahkan apa yang pertama tadi Dajjal keluar Satu Dajjal Laknatullah alaih Yang kedua Nabi Isa turun Tanda besar kiamat yang ketiga Ya'jud dan Ma'jud Ya'jud dan Ma'jud Kau muslimin yang kami muliakan tentang sepuluh tanda besar kiamat ini mutawatir, ya mutawatir. Riwayatnya kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al Qur'an. Jadi tidak boleh satupun ada yang mengingkari. Sepuluh tanda besar kiamat ini mutawatir. Adapun tertibnya kalau di buku-buku hadis tidak ada satupun hadis Nabi yang menyebutkan syarat tertib tumpang tindih sana sini maka tugas para ulama lah yang menyusun agenda demi agenda yang akan terjadi yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya diketahui lah runut yang benar itu adalah seperti ini seperti yang sudah kita uraikan di depan oke okay. Dajjal keluar nabi Isa yakut dan makjuj ini akhir daripada periode keempat sekarang pertanyaan kita betulkah kita sudah dekat dengan Dajjal keluar Dajjal ini adalah tanda besar kiamat. Kalau tanda besar kiamat ini sudah keluar, berarti tanda-tanda yang lain pasti menyusul dalam waktu yang sangat cepat, tidak be, tidak lama-lama masanya ya, tidak memakan waktu 100-200 tahun. Tidak. Bahkan kata Rasulullah, sepuluh tanda besar kiamat itu harazatun manzumatun fi fisilk. Iyuqta'u silkun yatsabahu ba'dahu ba'dhan 10 tanda besar kiamat itu seperti butir-butir marjan yang di tengahnya diikat dihubungkan di dengan tali bagian ujungnya dikasih simpul iyuqta'u silk apabila bagian ujung simpul itu dipotong maka meluncurlah satu butir marjan keluar betul kalau yang satu sudah keluar yatsba'u ba'daha ba'dan pasti yang lain menyusul sebagiannya dengan sebagian yang lain dalam waktu yang sangat berdekatan betul tidak Artinya kalau satu tanda besar kiamat sudah keluar Maka tanda kedua, ketiga, keempat pasti menyusul Dan subhanallah, Rasulullah Kalaulah dia itu seorang pendusta Pasti dia tidak akan tahu Kenapa beliau mampu mengabarkan berikut ini Apa beliau katakan Persis seperti wanita yang akan melahirkan Ada sepuluh bukaan nah, Coba tanya ibu-ibu pak, Yang akan melahirkan ada sepuluh bukaan sama tak bahasa saya ni Boleh faham lah ibu ibu ha Di bahasa medis Kalau kami Saya bapak ibu Anak saya baru tiga belas Alhamdulillah Dua belasnya saya dampingi istri saya melahirkan Ya Ini anak saya yang paling tua nih, Omar Hazam Albanna. Dia paling tua Adiknya jarak-jarak hanya Sepuluh bulan dengan dia Lahir lagi satu Lahir lagi satu Hobi betul ibunya melahirkan Ya Kawan muslimin akan memuliakan Ada 10 bukaan Nah Kapan tepatnya melahirkan Hanya Allah yang memutuskan Tapi dengan terbukanya bukaan 1 Pasti bukaan 2 akan Menyusul Setelah bukaan 2, pasti bukaan 3 Setelah bukaan 3, pasti bukaan 4 Dan seterusnya begitu Dari bukaan 5 ke atas Makin cepat itu jaraknya Ya kan? Makin cepat. Tahu-tahu 8, 9, 10. Langsung kiamat. Nah, sudah kiamat dah itu. Ibaratnya begitu kaum muslimin. Subhanallah Rasulullah mengatakan. Kiamat itu tanda-tanda besarnya. Sama dengan tanda-tanda wanita akan melahirkan. Ada 10 bukaan. Kalau satu sudah terbuka. Yang lain akan menyusul. Nah sekarang Alhamdulillah. Tanda besar kiamat ini belum lagi satu pun yang terwujud. Namun. Mari dengarkan wahai hamba-hamba Allah. Ini adalah tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat ini tidak akan mulai terkeluar kecuali tanda kecil kiamat ditutup dulu dengan satu pertanda besar. Apa itu? Yaitu munculnya pemersatu umat di akhir zaman yang kelak akan menjadi khalifah di periode kelima. Siapa ini? Imam Al Mahdi. Imam Al-Mahdi. Siapa Imam Al-Mahdi? Tapi Imam Al-Mahdi versi sunni ya. Versi ahlus sunnah wal jamaah. Bukan versi syiah. Kalau Imam Al-Mahdi versi sunni. Dia keturunan kandung Rasulullah. Yang nasabnya kata para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sampai kepada Hasan bin Ali. Ali dan Fatimah kan punya anak kembar. Hasan dan Hussein. Jadi dari Hasan bin Ali. Orang yang tidak Berharap menjadi pemimpin Bahkan demi amannya kaum muslimin pada masa itu Kepemimpinan yang ada di tangannya diserahkannya kepada Mu'awiyah Mu Ini menandakan betapa lapangnya jiwa Hasan Nah dari keturunan Hasan bin Ali Hasan bin Fatimah binti Muhammad SAW inilah nanti lahir Al-Mahdi Al-Mahdi dinobatkan dan dibaiat menjadi Al-Mahdi oleh umat Islam di Mekah Tepatnya di depan Ka'bah, tepatnya di antara Hijr, uh, hajar aswad dengan makom Ibrahim. Di situ dia dipaksa oleh umat Islam untuk mau dibayat dan dia menolak. Bukan saya, bukan saya orangnya. Kalian salah orang. Apa kata umat yang membayatnya? Seluruh tanda tandanya lengkap padamu, maka kamu tidak boleh mengelak. Jadi Pak Imam Mahdi yang sesungguhnya itu malah tidak mau dibayat dan tidak mau di, di, dianggap sebagai Imam Mahdi. Beda dengan orang sekarang. Akulah Al Mahdi. Al-Mahdi yang sesungguhnya itu enggak ngaku-ngaku. Bahkan dia menolak. Dia bersikeras tidak mau ketika di baiat. Fa aslahahullahu filailah. Maka ketika dia lari ketika tidak mau di baiat, Allah yakinkan dia dan Allah perbaiki keadaannya dalam satu malam. Maka besoknya barulah sang Al-Mahdi ini bersedia untuk di baiat. Sama dengan Nabi Musa, dalam satu malam setelah dia dikatakan kamu adalah nabi. Dan ini senjata kamu Pegang tongkat ini Tongkat itu menjadi Dan berbagai mujizatnya diajarkan oleh Allah kepadanya Barulah Nabi Musa resmi sebagai Kalau tidak tidak siaplah Nabi Musa menjadi Nabi Tapi karena Allah menguatkannya Jangan kamu takut Ini ma'akuma Aku bersama kalian berdua Hai Musa dan Harun. Kamu gitu kan Barulah kuat Nabi Musa Sama dengan Al-Mahdi nanti Allah akan menguatkannya Dan memperbaiki keadaannya dalam satu malam Baru dia berkenan untuk di Bayan Masalahnya di Kuala Lumpur di mana di hotel apa waktu itu saya. Ketika memberikan kajian malam. Persas, persis seperti ini. Sebelum ke Petronas ya. Uh, setelah memberikan kajian tentang Al Mahdi. Pukul setengah satu malam. Saya sudah ngantuk sekali. Udah nak tidur lagi. Tiba-tiba pintu hotel saya digedor. Pak Kiai, Pak Kiai. Assalamualaikum. Pikirkan saya siapa lah. Orang malam-malam macam ini. Ketok-ketok pintu. Saya intip sekejap. Oh orang gak? Memang orang. Saya buka pintunya. Pak Kih, boleh nak tanya tak? Tanya apa? Apa tak ada masa besok kah? Saya sudah berusaha buat mata macam ni. Supaya dia kasihan sikit. Tak ada rasa kasihan. Pak Kih, saya mau pergi besok subuh lagi. Tapi ini berhubungan dengan akidah saya. Apa hal yang nak awak tanya? Lalu dia cakap tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi, iya Pak Gai, masuk masuk. Saya coba basuh muka dulu ke tandas. Habis tu saya duduk, masih ngantuk tu. Pak Gai katanya saya dengar dalam satu beberapa pengajian saya di Malaysia ni, Imam Mahdi itu orang Melayu. <tik> Baru busa biji mata saya Pak, Imam Mahdi orang Melayu. Masya Allah, hidung pesek saya kasih tahu, semua hadis-hadis tentang Imam Al Mahdi ratusan jumlahnya dan yang sahih sampai ke tingkat mutawatir maknawi sampai 19 hadis. Rasul menyebutkan bagaimana face-nya, wajahnya, hidungnya seperti apa, alisnya seperti apa, bibirnya seperti apa, giginya seperti apa, ya tingginya seberapa. Rasul sebutkan rambutnya model apa, jidatnya, ya ini seperti apa, pipinya seperti apa, bahunya seperti apa. Cara bicaranya bagaimana Detail Rasulullah menyebutkan ciri-ciri kedatangannya ada Orang Melayu hidung pesek Sok jadi Mahdi Akhirnya setelah dijelaskan Dia puas hati Alhamdulillah Pak Kiai Berarti saya tak boleh lagi gabung di majelis itu Dia yang simpulkan Ya sudah kalau begitu silakan Nah jadi bukan dari orang Melayu ya Yang akan menjadi al mahdi itu benar-benar Saya ada juga di di, di di Waktu di Indonesia Ini orang Indonesia lagi yang punya kerja nih Pak Ustaz, ya, masya Allah ceramah Pak Ustaz di Youtube itu. Apa itu tentang akhir zaman? Wah, menggelegar. Membakar semangat kami. Kami yakin Pak Ustaz, sekarang Al-Mahdinya sudah di Indonesia kan Pak Ustaz? Allah apalagi ini. Kami sudah menghadap Pak Presiden lah sekarang. Pak Presiden uh, ini, yang sekarang ini. Jokowi. Kami sudah menghadap, Imam Mahdinya sudah siap. Saya katakan, tolonglah tobatlah pada Allah cepat. Tak ada Imam Mahdi dari Malaysia dan Indonesia. Imam Mahdi itu munculnya di di tanah Arab dan di Hijaz tepatnya nanti di Masjidil Haram, tepatnya antara Makkah dan eh, antara Hajar Aswad dengan Makam Ibrahim dan itu di musim salju. Imam Mahdi akan muncul nanti di musim salju di bulan Muharram. Dan tanda-tanda besarnya berikut ini Nah, ini tanda-tanda besar akan kemunculan Al-Mahdi Kalau Al-Mahdi sudah muncul Maka Dajjal pasti akan lepas Baru dua tokoh legendaris Akhir zaman ini ketemu nanti Masya Allah, seru Pak ceritanya Ya Imam Mahdi ini Pas di usia 40 tahun Beliau nanti diangkat oleh Allah sebagai Al-Mahdi Al Sekarang Sebagian ulama-ulama besar meyakini kemunculan Al-Mahdi ini tinggal menunggu waktu yang sangat dekat. Hanya Allah sembunyikan di mana dan siapa orangnya. Tapi dia sudah bergaul di tengah tengah manusia hari ini. Saya juga tidak dapat menerka dan menebak. Ini bukan urusan kita. Serahkan kepada Allah. Cuma tanda-tandanya loh. Dari tanda-tandanya kita boleh melihat. Apa tanda-tanda Al-Mahdi akan keluar? Rasulullah menyebutkan. Satu, ini tanda-tanda Al-Mahdi akan keluar ya. Terjadi banyak huru hara, keributan dan petaka di bumi ini. Di mana-mana ya. Sekarang boleh Bapak Ibu lihat di mana-mana negara. Terjadi tidak huru hara, petaka dan keribung keributan. Okey. Hampir di seluruh negeri di bumi ini tidak ada lagi yang tenang. Semuanya ribut. Yang kedua. Bagi menyambut kereta Al-Mahdi ini ada tanda-tanda berikutnya. yaitu terjadinya malahim fitnah pembantaian dan peperangan di Syam. Ya. Syam, fitnah di Syam. Apa itu Syam? Syria. Apalagi lagi Syam? Bukan. Syria, Palestina, Lebanon, Jordan Yordania. Empat negara ini adalah Syam. Sekarang sudah berjalan tahun Empat hampir penuh Empat tahun penuh Hampir lima tahun lagi Di Syria Pertumpahan darah Pembantaian secara kejam dan keji Sedang berlangsung sampai hari ini Fitnah yang mengerikan terjadi di Lebanon Dan Yordania pun sudah terpancing masuk dalam arus ini Palestina lama lagi dah Sudah lama ini terjadi di Palestina Keempat negeri di Syam ini Adalah pertanda yang sangat nyata Al-Mahdi akan segera muncul Karena beliau menegakkan khilafan yang pertama nanti di Damaskus, Baru nanti dibawahnya kekhilafan itu ke Palestina. Dan khilafah terakhir itu di Palestina pusatnya. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ya, Jadi ketika huru hara dan fitnah di Syam ini. Terjadi Nabi menganjurkan kepada kita umat Islam. Agar memperbanyak amal soleh. Ya. Jangan lagi memperbanyak amal salah. Amal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Ya. Amalun soleh. Kenapa standarnya dari sini? Karena Pasca ini hari-hari ke depan penuh dengan hari-hari fitnah, bencana, musibah, petaka-petaka besar di alam ini dan di bumi ini. Dan peperangan demi peperangan yang membunuh banyak makhluk-makhluk hidup. Kau muslimin, Syam. Ini pertanda bagi dekatnya Al-Mahdi keluar. Terus apa lagi? Yaitu meninggalnya seorang raja yang berkuasa di Hijaz. Meninggalnya seorang raja yang berkuasa di di Hijaz. Aduh sayang sekali ya. Eh uh, tas saya tinggal di di anu di homestay. Seorang raja yang berkuasa di Hijaz. Di mana Hijaz itu kaum Muslimin? Mekah-Medina itulah Hijaz itu sekarang. Mekah-Medina. Yang dikenal dengan Khadimul Haramain itu siapa? Raja Abdullah kan? Raja Abdullah kan? Empat Jumat yang lalu atau tiga Jumat yang lalu, beliau telah berpulang ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam usia 90 tahun Ya Subhanallah Di dalam hadis berikut ini Rasulullah bersabda Yaqtati lu'indakan zikum Thalathatun min abna'il khalifah Akan saling berebutan dan bahkan berbunuh-bunuhan Tiga pangeran untuk memperbutkan jabatan ketika meninggalnya seseorang yang menguasai hijaz, hah? Walayakunul ahadin minhum tidak akan jatuh ke tangan salah seorang pun dari mereka bertiga itu kekuasaan yang ditinggalkan oleh raja ini. Kenapa? Karena kekuasaan hijaz ini akan jatuh ke cucu kandungku yaitu imam. Al-Mahdi, masya Allah niko Muslimin. Tapi pertanyaan kita, apakah Raja Abdullah ini yang dimaksud penguasa Hijaz yang meninggal itu? Jangan pastikan dulu. Cuma, coba, cobi, coba kita lihat realitinya. Mari kita lihat realitinya. Kau Muslimin, Raja Abdul Aziz Ibn Saud, ya, dia punya sekian istri. Dari sekian istri itu mempunyai anak. Sayang sekali ya, uh, tablet saya tinggal uh, di di homestay. Saya kasih lihat sama bapak ibu. Sekarang ini mulai daripada uh, pangeran, termasuk pangeran Faisal yang akhirnya menjadi raja Faisal, kemudian menjadi uh, apa uh, pangeran Khalid, ya. Setelah itu pangeran Fahad yang langsung menjadi raja Fahad, kemudian digantikan oleh pangeran Abdullah yang menjadi raja Abdullah. Setelah raja Abdullah pada tahun 2007, pada tahun 2007, 2007 difonis oleh dokter dokter, dokter kelas dunia mati secara klinis, ya artinya dia tidak boleh lagi diandalkan untuk memimpin kerajaan. Maka diputuskanlah tiga orang calon penggantinya dari putra putranya Abdul Aziz, putra mahkota seluruhnya ya. Saat itu yang masih hidup. Hanya lima orang, ya. Ini Pangeran Abdullah, ini Pangeran Abdullah, dan dia jadi raja ketika itu. Di, di pada tahun 2007, karena dia sudah dihukum mati secara klinis, akhirnya lima orang putra mahkota ditunjuklah tiga orang yang siap menggantikannya. Siapa itu? Satu Pangeran Sultan bin Abdul Aziz, yang kedua Pangeran Nayef bin Abdul Aziz. Yang ketiga Pangeran Salman Bin Abdul Aziz Ditunjuk mereka bertiga Ada tersisa dua lagi pangeran ini Empat Yaitu Talal Pangeran Talal Dan yang kelima Pangeran Mukrin Ya Pangeran Mukrin Baik ke muslimin Ditunjuklah mereka Karena memang sumpah Abdul Aziz Raja Abdul Aziz dulu Selama putra-putraku masih hidup Tidak boleh Kekuasaan yang menjadi raja itu jatuh kepada selain mereka. Jadi harus diantara mereka dulu. Habis dulu semua putra-putra mahkota. Baru nanti uruslah oleh kalian. Musyawarahlah. Tapi selagi masih hidup. Maka harus mereka yang menggantikan penguat untuk menjadi raja di Arab Saudi ini. Maka oleh karena itu padahal usia mereka udah tua-tua loh ini. Usia mereka udah tua-tua. Istilahnya udah gak sanggup lagi menjadi raja karena begitu. Uh, perjanjian dalam kerajaan Arab Saudi Selama putra-putra pangeran-pangeran ini masih hidup Harus ke tangan mereka jatuhnya kekuasaan itu Nah ditunjuklah tiga orang Pengganti Abdullah Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, Pangeran Salman Qadarullah Pada tahun 2012 Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu Dan Qadarullah lagi Pada tahun bulan Junia ya, Pada tahun 2013 Menyusul Pangeran Nayef Berarti tinggal satu orang pangeran lagi yang sebelumnya Murashah yaitu Pangeran Salman. Karena Pangeran Salman yang tinggal seorang diri dan perjanjian dalam kerajaan tidak boleh satu orang harus ada tiga orang. Maka bulan Februari bulan Februari 2014 diputuskanlah Salman ini didampingi oleh dua calon lainnya yaitu Pangeran Talal dan Pangeran Mukrin. Tiga orang pangeran ini Seluruh pembesar-pembesar Arab Saudi mengatakan Ketiga pangeran ini Belum lagi meninggal Raja Abdullah Sudah sering gaduh dan bahkan mengarah kepada saling Bunuh-membunuh Pangeran Salman ini punya karakter yang bagus Dan terbukti ketika dia Sudah dinobatkan menjadi raja kemarin ini Luar biasa prestasinya kaum muslimin Ya, Seluruh gaji-gaji pegawai Siapapun, siapapun dari uh, Apa Oh, yang ada di Arab Saudi itu dilipat gandakan dua kali lipat. Makmur-makmur sekarang itu jadinya. Ya. Kemudian perhatian beliau sekarang ini kepada Islam sangat besar. Mengalahkan saudaranya. Dan beliau terkenal pernah ngebukin saudaranya ini pakai jotosannya sendiri. Karena terbukti minum di istana. Kepuknya berdarah. Begitulah bagaknya pangeran Salman yang sekarang menjadi raja. Sehingga kemarin ini waktu datang Barack Obama Dengan istrinya untuk mengucapkan congratulations for you Tahu-tahu masuk kemandang sholat azan asar ya kan? Dia tinggalkan saja macam itu Mana pernah terjadi itu di Arab Saudi Karena selama ini Amerika itulah bos besar mereka kan The big boss bagi mereka Ternyata saat itu big boss kami adalah Allah Maka ditinggalkan pengadang salman si Barack Obama kadang bingung Dan dia sholat Seluruh karyawan-karyawannya, seluruh staff yang ada di kerajaan Ikut meninggalkan Barack Obama Salat dulu, gak pernah-pernah selama ini Dan ini akan memicu Sementara yang dua ini Yang dua ini sudah punya masalah besar Dengan beliau Sesama mereka pun juga Sudah punya kekuasaan sendiri di Arab Saudi Dan apalagi pangeran Salman sekarang Banyak memecat orang-orang kuat Di Arab Saudi yang juga orang kerajaan Termasuk anak-anak daripada Pangeran-pangeran sebelumnya yang menjadi jenderal ini dipecat, kenapa? tidak berakhlak. Lah ini akan memicu terjadinya revolusi. Apalagi barat sangat benci dengan tipe pemimpin di Arab Saudi yang sifatnya kuat kepada Islam. Jadi ada kemungkinan dua pemimpin ini akan di akan di support untuk menggulingkan pangeran Salman. Wallahu aalam, kita lihat saja ke depan. Karena Allah mengizinkan saya setiap tahun itu Beberapa kali berangkat ke Tanah Suci Dan dengan nikmat dari Allah semata-mata Saya di bulan Ramadan Selalu diizinkan Allah Sampai tahun kemarin Di Tanah Suci Semoga tahun ini pun saya boleh lagi diizinkan Allah Saya hanya minta kepada Allah Jadi kaum muslimin Saya sering duduk dengan masyayikh Dengan ulama-ulama Dan pembesar-pembesar Apa kata mereka Apa cakap mereka Tak tahulah apa yang terjadi dengan Arab Saudi Setelah Raja Abdullah ini meninggal Kenapa? Karena Kondisi Orang-orang kerajaan antar satu dengan yang lain Sudah saling musuh memusuhi. Begitu kau muslimin Ada tiga Oke okay. Faham sekarang Akan saling berbunuh-bunuhan Tiga orang pangeran Yang akan memperebutkan kekuasaan Memimpin Mekah dan Medina Ketika seorang raja meninggal Dan tidak akan jatuh ke tangan Salah seorang pun diantara mereka karena kekuasaan itu akan Allah berikan kepada imam al-mahdi kaum muslimin yang kami muliakan itu nanti ada di kitab saya sarankan baca nanti kitab oh, dokter Muhammad al muqaddim dia adalah seorang analisis yang luar biasa tajam dengan hadis-hadis yang sangat kompleks ya di buku beliau ensiklopedia akhir zaman sayang buku itu kemarin hanya dibawa tiga oleh tim Sahabat Yamima Sementara di rumah saya ada 4 kardus itu Nah kaum muslimin Saya sarankan Boleh dibuka nanti di internet Silahkan di copy saja Boleh baca, kalau mudah-mudahan sudah ada ya Kalau tidak uh, Saya minta bantu sama Ustaz Firdaus Nanti jika beliau uh, berkenan, Silahkan nanti mendapatkannya dari beliau Lah, kaum muslimin yang kami muliakan Juga nanti dibaca Di buku Zikir Akhir Zaman Kalau seandainya bukunya ada ya ada oh ada. Nanti di buku ini ada penjelasan tentang masalah hadis-hadis akhir zaman. Buku zikir akhir zaman ini adalah Rasulullah menuntun kita, mengajarkan kepada kita apa-apa yang mesti segera dilakukan saat huru-hara dan fitnah itu sudah kamu hadapi. Udajjal keluar, kamu harus lakukan ini. Imam Mahdi keluar, kamu harus segera melakukan ini dan seterusnya. Baiklah kaum muslimin kita kembali ya, kita kembali. Jadi, kalau seandainya Ternyata bukan, bukan ini ternyata ya. Kita lihat sampai Ramadan besok. Tenang dah Arab Saudi, kalau tenang, bersyukurlah. Karena start daripada huru hara tertinggi itu adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, lanjut ke Syawal. Zul Qa'dah, di musim Zul Hijjahnya, musim haji. Banyak jamaah yang dibantai di di Mina. Kemudian di Muharramnya, Imam Mahdi keluar. Kalau aman saja Arab Saudi, Alhamdulillah. Lillah, Alhamdulillah Namun kau muslimin Ingat satu hal Seandainya Berapa umur Pak Raja Salman sekarang? 79, 79. Siapa yang cakap 79 tadi? Betul 79 tahun Umur Pangeran Salman sekarang 79 Ini maaf, ini usia Udah dekat gak? Sementara Pangeran-Pangeran yang lain Saling bersaing di usia Udah tua-tua semua pak Ya, Udah dekat ke kubur Sementara Dari seluruh pangeran-pangeran ini Yang punya tiga pangeran Punya tiga putra mahkota Hanya pangeran Salman seorang Yang lain hanya punya satu orang putra Punya dua orang putra Seluruh putra-putra Putra Raja Abdul Aziz Anaknya paling satu, paling dua Tapi pangeran Salman punya tiga orang Putra mahkota Masya Allah ya Sementara perebutan itu yang paling besar dan paling mungkin terjadi adalah ketika seluruh anak-anak Raja Abdul Aziz meninggal dunia kebawahnya sudah tidak ada lagi peraturan mungkin disinilah perperangan itu terjadi. Wallahu a'lam. Yang jelas dari tiga orang penghera putra Raja Salman ini dua orang anaknya bukanlah anak yang taat satu orang anaknya anak yang soleh. Jadi apakah mereka bertiga ini yang dimaksud Wallahu a'lam atau putra daripada? Ini nanti sekali lagi Wallahu a'alam. Serahkan pada Allah ilmunya Kita lihat saja ke depan apa yang akan terjadi di Arab Saudi Kita mendoakan semoga Allah subhanahu Menjaga darah kaum muslimin Dan menjaga agama kita Dan agama umat Islam yang ada di timur tengah sana Amin Baik kita lanjut kepada tanda Al-Mahdi keluar Apa tadi Wafatnya seorang Wafatnya Raja yang menguasai Mekah Madinah. Dan kalau Raja Abdullah yang dimaksud berarti sudah dekat amat itu wallahu a'lam. Selanjutnya, selanjutnya bumi ini akan diserang oleh meteor. Meteor. Apa itu meteor? Tahibintang. Haha. Tahibintang. <tahi yang kekuatan meteor itu daya ledaknya 1 juta kali lipat sampai 2 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Dahsyat sekali. Kecepatan meteor ini di ruang angkasa, kata Michel Pen, itu adalah 120 ribu kilometer per jam kecepatannya di luar angkasa. Dan ketahuilah kaum muslimin, bumi kita saat ini, bumi kita saat ini, sedang memasuki arus sungai meteor. Arus sungai meteor ini ada ratusan juta meteor di ruang angkasa. Bumi kita sedang masuk ke alur jarus sungai meteor itu. Faham apa? Faham? Sehingga NASA Amerika memberitakan kepada dunia, NASA Amerika memberitakan kepada dunia, saat ada meteor yang jatuh di Siberia, Rusia pada tanggal 15 Februari 2013 yang lalu, masih ingat? Ya, jatuhlah meteor di sana. Lalu Amerika memperingatkan kepada dunia, bumi kita saat ini sedang memasuki arus sungai meteor ini. Diperkirakan bahwa ada 1300 meteor, 1300 meteor dari 2013, 2013 sampai 2016 ini akan menabrak bumi ya. 1300 meteor akan menabrak bumi kita. Kita sekarang 2015. Di depan kita ada 2016 akan ada diperkirakan ini menurut teknologi mereka benturan yang menghantam bumi kita 1300an meteor, ada yang kecil-kecil, ada yang besar. Kalau yang besar itu sampai ke seperti di Siberia. Kalau yang kecil hancurnya di atmosfer. Ya. Pada tanggal 14 14 April, 14 April itu jatuh di atas negara Argentina 2013. Pas tanggal 7 November. Jatuh lagi di Los Angeles. Masih 2013. 2014 kita hanya menyaksikan langsung di langit kita. Termasuk di langit Malaysia. Ratusan ribu meteor melintas di atas. Ada kan? Ha? Termasuk di Indonesia. Malam-malam kita boleh lihat dengan leluasa.